Allah, kita memandu dan kita berpegang kepada-Nya, kita menghendaki dan kita menuntun-Nya, kita mengharapkan Allah dari kejahatan dan kesinambungan dari perbuatan kita yang buruk. Tiada yang lebih Allah daripada kita, dan tiada yang lebih kita daripada Allah. Tiada yang lebih Allah daripada kita, dan tiada yang lebih kita daripada Allah. Tiada yang lebih Allah daripada كما صليت وسلمت وغارقت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة حمارة 10 muslimin Rahimahumullah Sebagai biasa marilah kita bersama-sama membaca salawat yang biasa kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma Qalli ala nuril anwa shalli ala nuril anwa sirril asrar sirril asrar tiryaqil ayya tiryaqil ayya miftahi bal yasr saya Dinam Muhammad Mukhtar. Saya Muhammad Mukhtar. Alaihi al-atbah. Allahu Akbar. Ahli akhyar. Allahu Akbar. wa 'itho alaih. Ya wa wa Kemudian marilah kita bersama-sama mengulas isi dekdad yang ke-20 ini dengan hati yang terbuka dan fikiran yang uh, Hadir Agar supaya Faedahnya Segera kita dapat bersama-sama Melaksanakannya Ma'asyri muslimin Ada sebuah hadis dari Rasulullah Alaihi Wasallam Yang bunyinya Man lam yahtamma Bi amri muslimin falaysa minqob Barang siapa Yang tidak memperhatikan Ehwa sesama kaum muslim maka dia bukanlah termasuk dari golongan itu mudah-mudahan pembicaraan-pembicaraan kita mengenai soal-soal kemasyarakatan khususnya soal pemuda termasuk salah satu daripada al-ihtimam di amri muslim termasuk salah satu yang dikatakan Perhatian kita terhadap masalah-masalah kaum muda sekarang ini, itulah sebabnya saya akhir-akhir ini memilih tema masalah pemuda. Dan di dalam filsafat, dalam ilmu filsafat dikatakan mengemukakan masalah itu sudah merupakan sebagian dari ilmu pengetahuan. Jadi mungkin kita dalam mengemukakan masalah-masalah kepemudaan Dan soal generasi yang kita lahirkan ini Belum sampai kepada titik terakhir pembicaraan masalahnya Tetapi sudah jelas persoalannya sudah kita ketengahkan Dan tinggal kita sama-sama memikirkan pemecahannya bagaimana Lantas satu contoh di ilmu ekonomi misalnya orang dagang itu dianggap penting sekali pengertian tentang kualitas barang yang kita miliki. Tidak mungkin kita menjual barang kita tidak tahu kualitasnya. Atau menawarkan suatu barang kita tidak tahu kualitasnya. Kemudian mengerti tentang pemasarannya. Kemudian juga kita mengerti kesukaan orang Terhadap corak barang yang kita maukan Mau menjualnya itu Dan juga tentang adanya konkuren-konkuren Ada kalanya konkuren itu jujur Ada kalanya konkuren tidak jujur Kemudian dia konkuren kita dengan cara tidak sportif Ada konkurian yang tidak jujur dan jahat Dia berusaha supaya kita cepat gulung tikar dan kokut Malah kita dibangkrutkan Dan dipenjarakan Karena itu di ilmu perdagangan Harus mengerti persoalan-persoalan ini Saya kira ditiaskan dengan ini Di ilmu ideologi Itu lebih penting Kita mengetahui barang kita Barang kita itu ini, Quran Dan Islam Kita mesti mengerti, pasti Apa ini isinya Mengajak umat manusia kepada apa Apa yang diperintah Apa yang dilarang Dan kesukaan orang terhadap ini barang Kenapa berkurang Mengapa tadinya ini masalah Islam ideologi islam, ajaran islam akhlak islam, sunnat nabi itu menjadi kesukaannya umum mengapa sekarang berkurang ini perlu juga kita pelajari dan tidak sia-sia kalau kita mau pelajari itu sebab itu termasuk salah satu keharusan keharusan jadi sekarang kalau kita ambil masalah itu dengan masalah perdagangan, kita cari pemecahannya kalau soal kualitas barang, Alhamdulillah kita boleh bersyukur kepada Allah oh, barang yang akan kita tawarkan yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW oh. sudah safe tidak ada lagi seperti itu boleh diuji boleh dibahas jadi di bidang ilmiah, scientific di bidang akal, rasional bisa diterima oleh akal dan mudah diterima oleh akal. Misalnya masalah pokok yaitu Allah itu esa, tunggal, sendiri, ahad. Sudah jelas ini termasuk sesuatu yang rasional. Semua ini memerlukan pengetahuan, memerlukan pencipta dan inilah dia penciptanya pentat-pentat dan seterusnya dan sebagainya. Ahad. Kalau kita dualiskan sudah berubah, mantek ini, filsafah ini nanti harus berubah. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Ada dua ini. Ya. Kalau tiga lebih mungkin. Kalau lebih banyak lebih mungkin. Pemecahannya dalam bidang akal. Akhirnya orang punya pikiran bisa berat seperti pikiran umat-umat yang kita lihat memiliki barang yang seperti itu mereka heran, gak bisa gak bisa menangkap agama ini. malah pemuda-pemuda di Eropa sekarang mengatakan kok ini-ini saja ini bicara kenapa ada agama lain di dunia ini sudah sumpah karena itu ada gereja-gereja di Amerika yang sengaja merubah asal mulanya dan tujuannya merupakan sesuatu yang aneh. Ada pernah disebut gereja maaf maaf di masjid, gereja homo seksual, yani gereja biwa, boleh masuk. Ada gereja yang dasarnya setan, gereja setan. Boleh tanya orang-orang Amerika yang datang ini bukan melepihkan, bukan mengurangi karena apa? karena mereka sudah tidak dapat suatu pegangan yang konkret original tidak ada campur apa-apa akhirnya mereka mereka-reka sendiri barangkali ini disukai oleh orang Masai jadi mereka cari masa saja jadi dalam bidang agama dan kualitas ideologi kita sudah syukur pada Allah, ada, -ada taranya cuma Siapa kongkuren kita? Ini kadang-kadang kita belum mengerti. Kongkuren kita banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dengan rahmatnya nya bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segala tempat ini tidak semuanya pintar, tidak semuanya mengerti. Dikasih tahu di dalam Quran, kongkuren-kongkurenmu itu ini. 1 2 3 4. Empat manusia gongkiran kita ini selalu mau merongrong Islam. Loh buat mereka itu perjuangan. Kita tidak bisa salahkan mereka. Karena mereka memang mau berjuang, mau menyebarkan dia punya barang. Dengan menyingkirkan barang kita di tengah ini. Di tengah pasar. Malah ada beberapa orang dari agama tertentu di sini menulis surat ke Eropa, "Lekas datang." Indonesia sekarang panen cuaca terang orang semua pada masuk agama kita lekas-lekas datang kebrutu datang itu pemasaran lah kita bagaimana soal kita itu sebabnya saya suka berbicara tentang masalah-masalah yang menyebabkan lemahnya ini Islam dari masalah-masalah yang tersebut di diktat ini Ya. memang sudah menjadi nasibnya ini Islam dan umatnya karena ia memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa sehingga kongkirin-kongkirin ini hasut kok tidak bisa kita jatuhkan jadi mereka itu kalau mau menjatuhkan Islam, tidak mungkin sekarang yang dijatuhkan umatnya karena Islam itu barang yang konkret, kokoh, keker enggak bisa dipecahkan, enggak bisa dibanting, enggak bisa dibakar, enggak bisa dianu, bawa barang gitu. Maka yang mengonceng pada Islam ini yang dimahat-maratkan ya ini umatnya para marat. Kalau Islamnya ada bisa Al-Qur'an sudah dijamin oleh yang menciptakan semua makhluk. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sampai semua internasional non muslim yang bukan muslim kalau sudah menghadapi islam bersatu mereka bisa main kode kode kode kode islam yang di keroyok nah ini saking kepinginnya Allah menguji umatnya ini betah apa tidak uleg apa tidak berfikir apa tidak nenungun dan mendoa apa tidak disini masalahnya rupanya hanya itu saja tapi bagaimanapun juga di dunia ini Kalau mau dikatakan ada hak Dan batin Ya sudah jelas hak itu lebih kuat Tetapi harus diperjuangkan Harus ada orang-orang yang memikul hak itu dengan sukarela Seperti sahabat Nabi Mereka itu memperjuangkan Islam dengan sukarela, tidak ada vested interest, tidak ada kepingin untuk mendapat keuntungan, kursi kayak ke duit kayak ke kedudukan itu buat dia orang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Karena itu saudara-saudara, Islam itu waktu dipimpin oleh mereka jaya, berhasil. Orang-orang yang hasut-hasut itu menggeri sendiri. Tapi sekarang orang-orang yang hasut itu berunding misalnya kaum Yahudi itu mereka tidak diam, memikirkan bagaimana melemahkan Islam kadang-kadang dengan cara mengenyek menghina kadang-kadang memfitnah kadang-kadang mengagih gomba kadang-kadang mereka membuat satu macam-macam penjajahan tapi penjajahan dulu. Seperti agama, seperti ideologi komunis Ini Yahudi Mereka bertemu juga dengan konsili-konsili Yahudi Dalam kanisi Yahudi Kalau pernah sorok Terus terang saja mereka juga bekerja Kita tidak usah marah Seperti sidang-sidang dewan gereja Akhir-akhir ini setelah perang dunia kedua Dunia barat Sudah mengerti bahwa penjajahan dengan cara besi dan tentara masuk negerinya orang sudah tidak usul sudah habis masanya tidak mungkin ada orang datang menutup negeri kita misalnya mau dijajah kayak company 400 tahun dulu itu tidak ada mereka sudah mengerti so, Perang dunia yang kedua itu payah mereka menang, nah, sekarang kita membuat tatbir baru bikin cara penjajahan rohani ideologis kebudayaan dan sejarah ini saja jajahan ini umat rupanya berhasil jadi sidang dewan gereja yang pertama sesudah perang dunia kedua di netherland tahun 1948 sidang dewan gereja yang kedua di amerika Tahun 1954 Indonesia membuat Mausi itu masih pemilu Sidang dunia Dewan Geraja ketiga Di India Tahun 1961 Keempat Di Sweden Tahun 1968 Kelima Rencananya ke Jakarta Tapi Woro akhirnya pindah ke Afrika. Saudara-saudara, ya seperti saudara-saudara yang lain daripada kaum yang beragama lain, kalau sidang Kongres-Kongres gitu itu ya membicarakan apa? Membicarakan tentang penyebaran barang mereka dan memikirkan bagaimana lawan kita ini, kongkiren kita ini, nyaluran ini, caranya merubah ganti mengetepikan dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah jelas, tidak usah pakai dibicarakan. Yang dulu-dulu dewan-dewan kongres-kongres, konsili daripada agama-agama tertentu banyak yang terbongkar. salah Seorang penerbit surat kabar namanya Syakli orang Prancis. Dia mengarang satu buku. Itu buku hampir sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa kami dari Yapi belum menerjemahkan ke bahasa indonesia namanya penaklukan dunia islam nama judul aslinya lakongke dumuzulmah dumundum zalmah bagaimana menaklukkan dunia islam itu dibicarakan bagaimana caranya itunya termasuk antara lain kebudayaan apa itu termasuk? Sistem pelajaran, pendidikan, cara pergaulan kemidi-kemidi, film-film itu sudah masuk satu uh, rencana yang teratur. Dan akhir-akhir ini itu film. Sampai mereka menjauh kau jauh untuk menarik dunia Islam Merubah opini Dan pandangan dunia Islam Membuat film Muhammad Rasulullah Filmnya Nabi Tahu saudara siapa yang sutradara? Sutradaranya orang Kristen Ya saudara-saudara mesti bayangkan bagaimana Kalau yang menyutra, menyutradarai seorang yang bukan Muslim tapi gambarnya nabi tidak ada tapi adegan adegan itu nanti disebut ini nabi, begitu saya tidak pernah nonton film itu Tetapi eh, dunia islam, ulama islam saat dunia melarang film itu anehnya salah satu dari negara Arab ikut membandani film itu banda besar ratusan juta dolar itu salah satu cara bagaimana merubah sunat Nabi dengan gambar jadi Nabi tidak pernah mengerjakan sesuatu dikatakan mengerjakan Atau mengerjakan dilompati, tidak ada nah, Kita ini hafat sejarahnya Nabi SAW Tapi itu dilompat Konon kata orang sudah masuk di Indonesia Wallahu'ala betul atau tidak Ini salah satu dari cara konsili-konsili dan kongres-kongres itu jadi tapi yang heran umat islam ini belum bisa disadarkan subhanallah yang paling lebih heran lagi orang arab agak berat kesadarannya itu kenapa tidak cepat-cepat memikirkan bagaimana menjual kembali barang ini menawarkan lagi ini di dunia bondo cukup sedang mereka itu mengimpor barang, seluruh barang dari barat, Dari kapal terbang Speedfire F-15 sampai sutil wajan mengimpor dari barat, Wajan yang tidak pakai minyak, goreng saja minyaknya sudah dari wajan itu otomatis macam-macam itu. Saudi apa ya mengimpor dari barang mustinya mereka mengerti bahwa kebutuhan barat kepada kita jauh lebih besar dari kebutuhan kita dari kepada mereka kita paling banyak butuh kulkas kalau kita tidak pakai kulkas kita bisa minum air sumur, air apa biasa seperti 500 tahun dulu kita tidak pakai kulkas butuh motor, butuh Toyota, butuh apa kalau tidak ada itu tidak ada apa-apa betul saudara-saudara. apa mati bangsa Indonesia kalau tidak impor mobil? apa mati di Indonesia kalau tidak impor palapa tidak tetapi kalau mereka tidak punya barang kita ini mati mereka apa itu ideologi kerohanian moral agama yang betul-betul keker kuat rasionir hukum itu mereka tidak punya dan tidak akan mereka bisa cari di lain tempat sudah satu tempat punyanya. mereknya umat islam ini nah, kalau mereka sekarang belum tahu belum mau tahu nanti mesti datang ke situ jadi masalahnya itu masalah ini saudara -saudara. kenapa Saudi dan negeri Arab tidak mengekspor satu-satunya barang yang maha penting yang dibutuhkan oleh Barat? kok main impor terus Mau barter kan sebentar, juga tidak sampai ke situ kesadarannya. Inilah sebab pemudanya mau goose group gitu, maaf maaf saudara pemuda ya, leceh. <tuh> maaf saudara pemuda, saya tidak bicara tentang saudara di sini. Saya saudara juga seperti mereka terkena akibat. <tuh> Jadi mereka itu menginflutkan mata pelajaran, seperti di Kairo, Sistem pelajaran itu sistem Inggris. Dari zaman Danlog Pasha, satu orang Inggris namanya Danlog, Master Danlog. Itu pernah menjadi Menteri P dan K-nya Cairo, di Mesir. Waktu Inggris menjajah Mesir tahun 1882 di mana Khadewi Ismail menyerah dan sebagainya. Itu waktu Khadewi menyerahkan PDK yang diminta oleh Inggris. Kami minta kursi PDK dalam kabinet ini. Dikasih kursi PDK. Apa yang dibawa ler plan Inggris. Jadi anak-anak Mesir yang tadinya tidak pernah mendengar kecuali Kalau qul huwallahu ahad anak-anak kecil-kecil umur 5 tahun dibekinkan sekolah taman kanak-kanak Kicak nyanyi nyanyian, ya seperti yang kita juga ekon mengimport, cuma kita bahasa Indonesia. Tiongnya minta dansa, potong bebek angsa sorong ke kiri, sorong ke kanan, maaf, maaf, dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada maksud pendidikan semua sekali. Dan ada siapa yang bilang itu pendidikan itu keliru? Jadi anak-anak masih kecil kecil itu dilatih begitu, lalu disuruh. Tari tarian tangan sama anak-anak perempuan tari tarian muter muteran begitu, itu nanti 15-20 tahun itu film yang masih dia kecil itu berputar lagi dalam ingatannya kalau dia sudah mulai syahwatnya ada berputar pada fikirannya itu film-film dulu maka dia kepingin mempraktikkannya. terjadilah keberandalan keremajaan dan seterusnya dan seterusnya. justru dalam keadaan begitu wadahnya agama dari rohnya pemuda ini tidak diizinknya apa-apa ya saya kira disengaja dikeringkan jadi seperti amuniyaknya kulkas itu dikosongkan bojol, dibocorkan tidak bisa jalan kulkasnya panas tidak dingin Roh dari isi barang itu. Di AICL mahu pengetahuan saja, matematika, sejarah, eh, sejarah dan sejarah tahu sendiri sejarah dunia. Lantas canda revolusi Perancis. Revolusi Perancis bagaimana itu, Saudara tahu sebagian daripada saya punya urayan di sini. Revolusi yang tidak beragama, malah ada satu orang namanya Robespierre dari eh, benggolan revolusi Perancis mengatakan, ya kami sekarang datang dengan agama baru, yaitu agama akal. Itu yang kita pelajari Jadi pemuda kita ini kosong Kalau sudah kosong Ya malum saudara-saudara barang kosong Itu mudah diisi Lalu datanglah velom-velom Membuat satu pandangan yang dilihat oleh mata pemuda ini Yang dilihat oleh pemuda Tidak seperti yang didengar dari orang tuanya Kalau orang tuanya masih kiai atau muslim kok lain, kok lain, kok lain terjadilah satu dualisme dualisme membuat ini pemuda cepat berubah mahasiswa muslimin jadi mereka itu bekerja keras tapi dunia Arab anak bius, tidur, gak bisa datang apa-apa, impor terus duitnya dititipkan sana, terus nanti sana ngasih barang gitu, sudel kilo, wajan kilo, e, kompor otomatis dan sebagainya, dan sebagainya seneng tuh orang-orang. dan saya kira di Indonesia pun juga mereka bekerja, kita tahu itu. walaupun kita kadang-kadang kurang-kurang tidak tahu, tidak tahu. di salah satu sekolah SMP di Bangil sini ada salah seorang teman yang punya anak, gurunya mungkin beragama lain antara insinuasi bisik-bisianya guru gitu kepada anak kamu orang ini kamu si kalau sembahyang di masjid tidak ada apa-apa, tidak ada sukuannya apa-apa kita kalau sembahyang di gereja pakai sukuan, fanta dan lain-lainnya itu kan sebetulnya di luar kewajiban seorang guru mengajar tapi karena mereka kepingin menawarkan dia punya barah lah saudara-saudara ini apa yang saudara tawarkan kita cek cok pemuda kita apatis ya ini mozo buduo pokok engkau suara yang lo, tembungan namun gelo pokok aku penuhi aku dolan catur ya pokok dengan pacar atau sebagian suara ini perlu disudahi saudara. kalau saudara tidak mau golodiger agar saudara sudah memang membuat kalkulasi untuk gulung tikar walayatullah yang lain lagi adanya. Kita tidak berbuat apa-apa, kita dakwah saja. Kalau ada orang dakwah yang mendengar mengamalkan yang, yang mengamalkan menyebarkan secara estafet insyaallah selamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira saja. Nabi akan gembira. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapat syafaatnya dari kiamat Begitulah maksud daripada Mukeddiman ini Jadi masalahnya Masalah barat masih tetap ingin Mengekspor barangnya Barang benda dan barang tidak benda Paham Geologi Jangan sampai menemukan umat yang sedang cekcok Sedang wafil sedang rebutan kedudukan ya bangsa kedudukan-kedudukan ya apa namanya itu kecil-kecilan kita rebutan pimpinan organisasi kita rebutan lalu setengah-setengah ulamanya sok berbicara tentang masalah khilafiah nanti ada orang bilang Assalamualaikum di atas mimbar itu tidak betul, tidak ada itu hadisnya khotib Jum'at tidak perlu bagi bilang Assalamualaikum saya pikir ya terlepas daripada masalah ini betul atau tidak. Suasananya ini loh. Kok seperti tidak cocok? Padahal saya tahu pasti. Nabi SAW karena yuzallimu ala minbar. Riwayat Ibn Al-Qayyim. Kalau tidak percaya ini. Bacalah Fatawa Al-Qasimi. Tapi buat apa kita jawab-jawaban tentang hal seperti itu? Orang oh, kita sekarang bahan pokok kita mau di kau orang kok. kalau bahan pokok kita sih tidak ada apa-apa loh masih tetap kita ini yang membonceng dengan bahan pokok ini berantakan hati-hati saudara-saudara karenanya marilah kita minta tahu fiqh dan panah Allah mohon hidayah dan mohon ketenangan dalam menghadapi suasana dengan iman yang kuat awakal kompak kita bisa menghadapi segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin jilid diktat yang ke-20 ini judulnya sebab-sebab kebingungan pemuda-pemuda muslim. Jadi simptom-simptom itu gejalanya, sebab-sebabnya. Lantas ada terapi atau obatnya. Kalau kita sudah tahu sebabnya, gampang diobati kalau ada satu orang sakit pergi ke dokter kalau oh, dilihat sama dokter diperiksa, diperiksa tahu bahawa ini orang keracunan jadi ya, kasih obat supaya menetralkan racun di dalam badannya kalau kita sudah tahu sebabnya kita tahu obatnya cobalah kita baca antara sebab-sebab itu adanya kontradeksi antara yang mereka warisi dengan hal-hal yang mereka ridupi dewasa ini. Saudara-saudara yang terhormat, tiap manusia di dunia ini mempunyai warisan kebudayaan. Warisan kebudayaan itu termasuk warisan yang termahal harganya. Sebab di situ termasuk agama, akhlak, tata kerama dan bagaimana cara-cara hidup itu termasuk salah satu Lain sekali dengan yang mereka warisi dalam kebudayaannya Sehingga mereka ini bingung Yang mana yang betul Kebudayaan kita ini kah Atau apa yang kita lihat Sekarang berkembang dan pesat apalagi kadang-kadang pemuda kita yang belum bisa menangkap latar belakang sesuatu tersilau oleh kemajuan bendawi dari barat dia kira kemajuan itu adalah yang ditentukan oleh barat karena banyaknya advertensi majulah bersama bir bintang. padahal itu advertensi palsu itu. kalau di negeri Betul-betul yang Pancasilais ya, gak boleh. Tapi sekarang kenyataannya maju itu pabrik. Dari 800 ribu botol tiap hari 4 tahun yang lalu, sekarang sudah 1 juta koma 3. 1 juta 300 ribu botol tiap hari. Siapa yang gelobok itu saya tidak mengerti. Tapi saya yakin 98% dari pemuda muslim, yang dipujui Majulah bersama bir bintang Sampai ada satu orang bilang pada saya dan saya dengar sendiri Ustaz, iya bangsa-bangsa yang maju itu mula-mulanya minum dulu Ustaz Amma ajaib saya belum pernah kaget seperti suara itu Sebab terlalu banyak dia melihat Majulah bersama bir bintang Majulah, majulah Jadi kemajuan itu katanya dia umatnya maju, lihat Italia, Amerika, Inggris Belgi semua, Netherlands semuanya. minum semuanya baru maju begitu, sampai begitu perasaannya dia saya bilang saudara, kamu tahu riwayat sohabat Rasulullah Wasallam. 10 kali kemajuan ini pesatnya 10 kali ini coba tidak digunting kanan kiri coba tidak dikeroyok oleh internasional kamu akan lihat kemajuan umat Muhammad alaihi wasallam, yang dalam agamanya satu tetes dari minuman keras itu haram apalagi saat gelas apalagi saat botol yang menemukan alkohol, yang menemukan yud kali yang menemukan angka-angka rumus-rumus itu semuanya umat islam nanti saudara, mesti saya berikan sedikit banyak tentang dunia islam, gambarannya dan juga tentang peradaban yang pernah dipersumbangkan oleh umat Islam kepada dunia ini semua termasuk barat barat itu dulu bergurung pada timur sudah pinter, timur sudah dibacoi, dibunuh Kipling, oh dia, Kipling berkata barat adalah barat, timur adalah timur tidak saling berkenalan, tidak saling bertemu dan banyak kata-kata lain yang tidak perlu kita demukasi Sudah jelas Bahwa pemuda kita dalam keadaan bingung gantrek, karena kontradiksi Keadaan yang ada ini membenarkan adanya kontradiksi Mestinya itu kontradiksi dibuang, ditinggalkan satu yang kita pilih Jadi kalau kita milik ketuhanan yang maha esah Ya kita harus konsekuen menyesuaikan semua yang hidup ini dengan ketuhanan yang Mahasa sebagai filsafat negara. Tapi rupanya belum sampai ke situ kita. Dia bilang, seorang misalnya berbicara baik, di situ berfitnah. Bimbingan itu kemudian, gurunya memberikan satu ajaran, pendukungnya memberikan satu ajaran dua-dua berlainan tidak satu pun yang bisa dipegangi tapi kalau sudah mau suruh mele dia ya nanti pegang yang paling gampang ya yang cocok dengan hawa nafsu seperti mana saya pernah gambarkan saya katakan Islam mengatakan politik harus bersih itu warisan kebudayaan Islam sekarang mengatakan tidak politik adalah kotor nah ini pemuda pegangnya mana? Ya sudah jelas kalau dia pasti disuruh pilih, dia akan pilih yang kotor sebab gampang. Ini bullying orang itu kekotoran, bisa. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, kalau mau politik, mesti politik bersih. Apalagi tujuanmu adalah Allah. Kalau tujuanmu bersih, politikmu harus bersih yang kedua, adanya pengarahan pengarahan dan pendidikan yang berlainan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW jadi sebagian daripada yang kita didikkan, kita ajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagian besar sehingga penudahan itu sekarang tidak tahu yang mana yang harus dipegang dalam kadang bingung dan eh, Hairah Ketiga Antara textbook Dengan yang dimaukan oleh agama mereka Apa yang mereka pelajari Misalnya dalam sumber-sumber ilmu pengetahuan yang ada Dengan Agama yang memerintahkan Supaya mereka tetap berkenalan dengan Allah Ini tidak saling bantu-membantu Tidak saling kuat-menguatkan jadi dasar pengertian umat Akan apa-apa yang menyampaikan kepada Allah Tidak diperkuat Tidak ada bantuan Sebab dari pihak lain Dari luar misalnya Berusaha mengatakan demikian Kalau kita diajari bahwa segala sesuatu itu daripada Allah Ada lagi yang mengajarkan itu Allah apa sih? Allah itu adalah tanganmu sendiri Coba kamu bilang segala sesuatu daripada Allah Kamu laparkan dirinya Minta omakan om dari Allah, kan tidak dapat mati Tapi kalau kamu kerja, kan dapat Ini anak muda-muda diajari begitu Diragukan dia tentang kebenaran adanya Allah Lantas itu anak Ya betul nomin itu Malah di sebagian negeri Arab Yang komunis Anak-anak itu di Kumpulkan di satu ruangan, dilaparkan Sesudah lapar semua jerit-jerit minta makan Minta makan, kata gurunya Minta makan daripada Allah Di negeri-negeri komunis ini dilatih anak-anak Supaya anak itu betul-betul tidak lagi yakin kepada Allah Kamu sekarang coba minta daripada Allah Ayo sembahyamu semau, semau mau coba saya tunggu di sini berapa bulan kamu? Kalau kamu dapat sepot sesuap nasi, nah coba kamu sekarang bilang Stalin, Stalin saya minta makan atau mau cetung saya minta makan. Nanti ini datang piring-piring nasi ini. Jadi dididik ateisme dengan praktek. Nanti si itu anak kira-kiranya saudara bagaimana? Dia kemana besarnya itu anak? Besarnya ini anak ya ateis, mainnya yang gampang saja. Apalagi sudah tidak ada akhlak, tidak ada moral Jadi Kesemuanya itu Datangnya Dari negara-negara besar Ini semuanya datangnya dari negara Soviet Atau negara-negara Soviet yang besar dari barat Inggris, Amerika Itu yang mendidik kita Acur-tacur terhadap agama Meniliki kepada pemuda kita bahwa agama itu tidak begitu penting untuk dianut Sehingga pemuda kita sekarang dalam generasi ini Belum yakin 100% Bahwa dia itu akan bahagia Akan tenang Akan tidak gelisah Akan rukun, akan jaya Hanya dengan agama dan ajaran agamanya Belum yakin sih Malah ada yang mengatakan ah semua agama itu sama tidak membedakan lagi antara ya, agama dengan agama Juga satu kesalahan Saudara-saudara kira-kira 50 tahun yang dulu, yang silam Ini masalah sudah dibicarakan Oleh negara-negara barat Bagaimana memasuki dunia timur Dan akhirnya saudara-saudara Dunia timur ini menjadi Rongrongan dari barat Dan umatnya sekarang ini terjajah 100% tidak tapi tidak terjajah pun juga tidak tidak terjajah ideologinya ideologinya terjajah tata cara hidup terjajah kita sudah tidak mau kan bangsa punya tata cara kita mau ke barat kita tidak mau dekat apa-apa yang diperintah oleh Allah kalau ketemu laki dan perempuan berjabatan tangan dianggapnya ini satu kemajuan kalau Anum bergaul kalau anu gonceng-goncengan sepeda dan seterusnya. Ini barat. Padahal dulu mengatakan eh anak perempuan harus yang banyak malunya. Pada Allah, bakti, pada bakti kepada Allah bisa jadi orang perempuan yang salehah. Sekarang enggak mau, itu dianggapnya kolot. Dari mana pikiran pemuda yang menjawab bahwa segala itu yang dikatakan agama dan toto kromo itu kolot? Dari mana? Ya dari rencana barat dari sejak 50 tahun itu mengaturnya Sampai menjadi satu pegangan Sampai menjadi satu masalah yang tidak bisa ditawar-menawar lagi Sebab penyiaran Islam tidak kuat Memerlukan bodoh, tidak punya bodoh Memerlukan tenaga, tenaganya kadang-kadang bosan Para kiai sudah banyak-banyak meninggalkan pondok atau kurang intensif di pondok. Pondok-pondoknya ya banyak yang tidak terkukuh ini. Jadi masalahnya juga kita ada kekurangan. Yang perlu, sebagaimana saya singgung dalam kotbah Jumat di Jamek ini, mengembalikan pada para ulama kepada posnya. Ulama ini mempunyai pos, punya markas markasnya ulama, madrasah santren, pondok dan ablir kalau semua ulama diam ke situ kemudian caranya berbicara mauguk, mauguknya atau tema-temanya diatur bersama insyaallah selamatlah kita rasyrah muslimin sekarang terapi Obatnya apa? Supaya pemuda kita tidak dalam keadaan kebingungan Obatnya Mengolah kembali sistem pengajaran dan pendidikan Kemudian mempersatukannya dalam skup nasional bagi umat Islam Pendidikan itu ada bahan-bahannya Ada aneh bataknya dan ini tersebut dalam Al-Quran. Pengajaran juga. Itu kalau bisa, diatur kembali, diolah kembali. Yang dari barat kita kembalikan ke barat. Yang daripada Allah kita terima. Kita resepkan dulu pada anak-anak di taman kanak-kanak kita, semuanya. Dan dipersatukan ya, artinya diuniformkan, disamakan. Skop nasional dari Sabang sampai Kemaruke untuk sekolah-sekolah umat Islam ini harus sama. Jadi anak yang mulai masuk taman kanak-kanak disuruhnya hafal surat-surat pendek, surau, surah berkalat, surah bernas, surau mawahat, alam taro, arah itu tidak dibuka ilah. Kira-kira 17 surah. Kemudian ditongengi tentang Nabi Muhammad SAW cerita sejarah beliau sampai babak sekian masuk kelas 1 ditambah masuk kelas 2 ditambah masuk kelas 3 ditambah itu di samping ilmu-ilmu eksakta berita ilmu-ilmu yang semuanya membawa eksperimen dari eksperimen manusia tapi kalau sejarah lalu sejarah Perancis apa tidak perlu kita tidak perlukan itu jadi kita mesti olah kalau ini disetujui, inilah obatnya. Yang kedua, menyusun bahan-bahan pengajaran dan menyesuaikannya dengan tujuan daripada pelajaran. Ada kalanya madhabnya orang-orang Barat mengatakan science for science, ilmu untuk ilmu. Kalau kita tidak, nah ini di sini. Pemuda kita ini diperdengarkan oleh barat inilah termasuk salah satu dari bahan kontradiksi. Menyebabkan mereka bingung, disok dari sini, disok dari sini. Barat mengatakan ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Jadi seorang seniman itu bisa melukis perempuan telanjang. Ya ini untuk seni. Lalu imajinasinya, khayalannya bisa dilepaskan tanpa batas, tanpa kendali alasan mereka seni untuk seni. Kalau kita tidak seni untuk Allah. Ilmu untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Inilah maksud daripada inna salati wa wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak boleh kita bilang ilmu untuk ilmu itu ada dalam kita itu. Karena orang bilang ilmu untuk ilmu dasar-dasar ideologis tujuannya ilmu itu tidak cocok karena ilmu untuk ilmu maka bekerja untuk kerja kalau korupsi ya dimasukkan acara kerja lalu kalau kerja untuk Allah korupsi tidak ada tempat tidak bisa orang Allah mana itu yang mau kerja sama dengan Allah dengan korupsi inilah bedanya tapi ini sudah berjalan sudah kadung berjalan kira-kira 50 tahun. Belanda dengan teratur melepaskan anak-anak sekolahnya itu menjadi sekarang guru dan guru, menjadi gurunya guru. Terus menerus sampai sekarang. Ini perlu dirombak. Tidak keseluruhannya. Yang mana tidak cocok dengan Allah, kita kembalikan kepada yang mengirip. Tertidak penuh ke ini Begitu sudah-sudah. Jadi ilmu itu harus kita tahu, beritahu tujuannya belajar ini apa. Sekarang saya akan ajar kamu ilmu geografi, ilmu bumi. Apa sih tujuannya belajar ilmu bumi? Kalau orang-orang Barat, Belanda, Inggris, Amerika, dan sebagainya, belajar ilmu bumi untuk mengetahui bumi. Kalau kita tidak. Belajar ilmu bumi untuk mengetahui bahawa pencipta bumi ini Maha murah, Maha asih dan penyayang bagi umat manusia. Khusus umat Islam. Hendaknya kita syukur bahawa bumi kita ini ada gunung yang sehingga itu gunung menyebabkan bumi ini antap tidak bergerak. Kalau tidak berapa kali lindu dan gempa dalam satu bulan kalau tidak ada gunung diadakan air. Kalau tidak kita mau cari air dari mana? Jadi itu ilmu bumi harus kita pelajari dengan tujuan-tujuan dan tersirat dari bumi. Mengapa di atas bumi ini ada atmosfer? Atmosfer itu kalau ada planet pecah, semprotan matahari punya mowo-mowo. Api-api yang besar dari matahari itu nyembur berapa ratus berapa juta kilo itu kalau satu sampai ke bumi ya ini terbakar, sebuah panasnya luar biasa, bangsa panas 15 juta celcius. Padahal air ini ulek kalau 100 saja sudah ulek, besi meleleh kalau 2000 ribu celcius sudah meleleh, makanya lima belas juta celcius karenanya diadakan atmosfer seperti payung buat dunia ini jadi kalau itu splinters atau peletian-peletian itu melemparkan diri kalau kesini mati dia, tersedot kena atmosfer ini jadi tidak sampai kepada bola ini lalu atmosfer itu kalau mau jalan ke luar angkasa ada pintunya puter, makanya satelit ini momet dulu momet, momet, mungkin nanti ada satu lubang di situ dia naik kalau tidak tahu, lobangnya terbakar. Itu hikmatnya Allah. Ini di sini kita tunjukkan kepada pemuda-pemuda sejak mulai belajar ilmu bumi. Ilmu apa? Diajari ini. Jadi latar belakang dari ilmu bumi terserap oleh pahamnya. Pertama dia membesarkan Allah. mengagungkan Allah. Syukur pada Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ilmu tumbuh-tumbuhan. Lebih lagi. Ilmu anatomi Ilmu urai Bagaimana paru-parumu Dari mana engkau tarik nafas Lihat ini alat-alat Lihat ini mata seperti potrek Yang otomatis terus Siang malam. kalau kamu tutup dia berhenti Kalau kamu buka dia terus memotrek Dan terus tercuci Filmnya diutak sini Terkumpul berapa ratus ribu album Itu anak-anak kita nanti Si Allah Terima kasih ya Rabbi kepadamu. Aku punya alat potret masih bergerak terus. Dan ini alat potret kadang-kadang sampai 60 tahun masih berjalan. Ada orang 70 tahun matanya masih baik. Potretnya terus menangkap. Kadang-kadang tidak sempat nyuci. Lupa dia, ya, sering lupa sudah 80 90 tahun. Penyucinya kurang kuat sudah sudah. Tapi sudah berapa ratus ribu album dalam otaknya yang kecil ini melihat orang yang 15 tahun tidak pernah ketemu, ketemu sekali ah kamu namanya Umar, iya betul sampai namanya Huzin, iya betul itu album, punya sama album bertukar masing-masing ngepeti oh betul ini namanya Umar ada yang lebih kuat yang bertanya, saya ketemu kamu di Sidarjo tahun 1963, betul itu semuanya saudara-saudara, ni'matnya Allah harus kita berikan kepada pemuda Waktu dia belajar ilmu urai Bukan ini, gini, ini, gini, ini, gini, gini Tidak sebut nama Allah Jadi itu otaknya pemuda Steril daripada Allah Tidak ada sebutan Allah lah kalau sudah tidak ada sebutan Allah Nanti ada yang satu yang disebut Setan sudah so, mungkin Kalau saudara tidak sebut Allah Saudara pasti sebut setan atau sebut awal nafsu atau sebut sesuatu yang tidak cocok Diujani atas dengan film-film. Jadi Allah tidak tersebut film terus silih berganti. Kata salah seorang pemuda kepada saya, Ustaz, "Ustaz sering-sering menyebut film-film barat. Ya Allah," kata dia, "film Indonesia sekarang lebih cabul dari film barat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Penyakit lagi. Jadi kita ini sudah membuat film yang tidak kalah, barat. Biasa. Umat yang kena lataisme itu, kena penyakit lata itu, mau menggarap sesuatu lebih dari cabul, dari yang tukang cabul. Lah, lantas bagaimana pemuda kita, saudara-saudara? Inilah persoalan perlu kita garap bersama. Yang ketiga, obatnya menjauhkan ke mereka dari cara pergaulan seperti sekarang. Jadi cara pergaulan pemuda-pemudi Harus kita jawabkan Kita robah. Tidak seperti sekarang Seperti sekarang ini tidak cocok Jelasnya sudah tidak cocok Dengan kebudayaan bangsa Dengan agama Dengan toto kromo Dengan segala-galanya Tidak cocok Dan dengan segala kamus Tidak cocok Yang cocok dengan kamusnya setan Atau umat-umat yang dipimpin oleh setan. Ini cocok. Apakah kita mau terus mengikuti kamus setan? Apakah kamus rahman? Ada kamus rahman, yaitu Quran. Ini indeks. Ini buku di dalamnya segala sesuatu yang kita butuhkan. Demi untuk menenangkan kehidupan kita. Kalau kita mau kembali kepada kabus setan, Allah Swt tidak mencegah kita. Silakan, tapi ingat, nanti kepalamu akan ketatap-tatap di dalam dunia yang gelap ini. Kamu tidak punya lampu. Kamu punya lampu yang besar, kamu buang. Bagaimana nikmatnya orang punya lampu yang besar itu sudah sekarang. Tiga hari yang lalu saya pergi ke Tuban. Saya papasan dengan salah satu mobil. Lampunya amat besar. Saya tanya pada sopir ini, Lampu apa yang besar? Dia bilang itu lampu-lampu khos, Itu bikinan pisau. Itu satu biji 40 ribu. Satu dok, 40 ribu. Entah betul, entah tidak. Saya bilang, jadi dua ini berapa pun? Iya, berapa Tapi saya lihat orang yang sopir itu, Bakal girang punya lampu kayak gitu besar. Semua motor bengkir. Seperti panas kena mata itu putih lagi tak punya Quran lebih lagi dari lampu itu harganya miliaran kita tinggalkan kita pergi ke tempat yang justru petang, bagaimana saudara punya diri? heran apa tidak loh ini loh kekeblingeran begini ini datangnya dari bikinan orang tekanan kanan kiri maksud saya dengan pengajian-pengajian seperti begini Marilah kita sama-sama sadar -sama Dan menyadarkan Yang punya anak harus tahu Harus mempunyai wibawa kepada anaknya Dan harus memimpin anaknya Ke jalan Allah dan Rasulnya Cara pergaulan harus di Sebab tidak cocok Kalau diteruskan semakin bejat Kembali saja kepada apa yang dikatakan oleh Allah Yang terakhir Sementara mereka hanya dibolehkan menerima mata pelajaran eksakta, ilmu pasti dan ilmu alam. Ini ilmu safe, ini ilmu tidak ada bahayanya. Ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu ilmu elektron, ilmu apa saja yang eksakt boleh. Tapi kalau mau ekonomi, ekonomi nanti saudara pelajari ekonomi Prancis. Ekonomi yang membenarkan orang menimbun dan meribak dan macam-macam. Dilarang -macam. oleh Al-Quran. Sejarah nanti sejarahnya yang tidak kena-kena itu Saudara baca. Jadi sementara ilmu eksakta saja. Masyarakat muslimin inilah sekedar sumbangsih dalam majlis-majlis yang sering kita ketemu malam-malam di sini saya turun rembuk Bicara tentang Apa sebab Pemuda kita bingung Dan apa obatnya Sekarang terserah pada saudara-saudara Allah -saudara. ma'inu tak balak Allah ma'asyad Ya Allah saya sudah menyampaikan Tinggal saudara-saudara Insya Allah bersama-sama Menerimanya Dan اقول قولي هذا ما شاء الله العظيم لي ولكم ولي al المؤمنين والمسلمين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب Marilah kita bersama-sama membaca astaghfirullah al-'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilaihi al ladzi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa atubu muslimin sebelum kita membaca doa insyaallah minggu ah, malam yang akan datang saya akan mulai mengajak saudara-saudara mendengarkan sedikit tentang Isra Me'raj Dan mungkin seri dua kemis Ada hal-hal yang mungkin saudara belum pernah mendengarnya tentang Isra Me'raj Saya akan bicarakan dengan saudara-saudara melalui dua diktat InsyaAllah bisa sama-sama kita berbohon Harap saudara-saudara hadir saat malam Kemis berikut ini dan malam Kemis berikutnya. Jadi, insyaAllah Allah uh, detaknya saya siapkan secepat mungkin. Ya Robbalakal, Robbalilalai, nanadah.